Ini nah. Mayhadillah fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa syahdu la syarikalah wa syahdu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. baik akhwani fi din rahimani wa rahimakallah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Minhajus Shalikin. Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasirah Sa'adi yang membahas tentang masalah-masalah fikih dan terakhir kita telah membahas tentang tata cara sholat sampai pada rukun dan penjelasan wajib serta sunnah sholat kemudian saat ini kita lanjutkan ke pembahasan Uh, halaman 68 Yaitu poin 116 Tentang Apa yang dilakukan setelah sholat Yaitu yang dimaksudkan adalah Setelah salam Syekh Abdul Rahman sadi mengatakan Fa'idha faragha min sholatihi Jika seseorang itu selesai dari sholatnya Maka hendaklah dia yang pertama Beristighfar Salatan sebanyak 3 kali Wakal dan kemudian dia mengucapkan Allahumma antas salam wa mingkas salam tabarokat ya tarjali walikrom. Kemudian dia mengucapkan Allahumma antas salam ya wa mingkas salam tabarokat ya tarjali walikrom. Ya Allah yang engkau adalah asalam. As kemudian dari engkau juga keselamatan, ya keberkahan itu darimu ya tarjali walikrom. Ya wahai Allah yang memiliki ya kemuliaan yang yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian setelah itu mengucapkan zikir lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa laul hamdu wa ala kulli syaiin qadir. La ilaha illallah wa na'budu illa iyah lahun ni'ma wa lahul fadlu wa la usanaul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin wa law karihal kafirun. Itu setelah itu mengucapkan Zikir la ilallah dan seterusnya Lalu yang keempat beliau katakan setelah itu juga mengucapkan Zikir subhanallah Walhamdulillah Wallahu akbar Salasan wa salatin Yaitu menyebut zikir subhanallah Walhamdulillah wallahu akbar Sebanyak 33 kali Dan setelah itu mengucapkan Ya la ilaha wahdahu la syarikalah lahul alhamdu, ditambah dengan kalimat kalimat ini tama malmiah maka kalimatnya itu menjadi 100 setelah tadi sebelumnya 33 dikalikan 3 ya ada 3 kalimat di situ kemudian ditambahkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akhirnya genap menjadi 100 nah ini zikir yang Syah Sa'di katakan bahawa ini yang dibaca sudah sholat Namun di sini beliau tidak menambahkan Ya membaca ayat kursi Dan membaca surat al-ikhlas, al-falak dan an-nas Jadi bisa ditambahkan dengan zikir seperti itu juga Kemudian yang poin 117 Beliau melanjutkan tentang sholat sunah rohatib beliau mengatakan warwatibu almuakkadatu attabi'atu lilmaktubati asyrah yaitu salat sunah rawatib muakkad yang mengikuti salat wajib itu ada 10 yaitu dimaksudkan sini adalah 10 rokaat dalam sehari ini dilihat dari salah satu hadis Ito dari hadis ada catatan kaki muttafaqun alai hadis riwayat Ibnu Umar. Namun kalau dalam riwayat Aisyah radhiyallanaha disebutkan salat sunah rawatib itu ada 12. Kalau dalam riwayat Aisyah radhiyallanaha salat sunah rawatib itu ada 12. Jadi boleh 10 atau boleh 12. Maka boleh sebutkan wahil mazkuratu fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu huma. Ya. Dan Salat sunar watib Sepuluh rokaat ini disebutkan Dalam hadis Ibn Umar Radiyallahu anhuma mana ia berkata Hafiz Tuhan Rasulullah SAW Asyir rokaat Aku menghafal ya, Dari Rasulullah SAW Sepuluh rokaat dalam sehari Yaitu apa Yang pertama beliau katakan Ya rokaataini qabla zuhri Yaitu dua rakaat sebelum zuhur. Kemudian warok atay dan dua rakaat setelah zuhur. Warok atay ini pak dal maghrib fibaithihi dan dua rakaatnya setelah maghrib di rumahnya. Warok atay ini pak dal dan dua rakaat setelah isya di rumahnya. Warok atay ini kabdal dan dua rakaat raka raka sebelum subuh. Mutafakun alai. hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan hadis Ibn Umar di sini menunjukkan ada 10 rakaat dari solat sunnah ruwati dalam sehari. Ya, kita lihat di sini dua rakaat sebelum zuhur. Ya, namun kalau dalam hadis Aisyah disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur. Yang disebutkan dalam hadis Ibn Umar di sini tidak disebutkan keutamaannya. Namun yang disebutkan dalam hadis Aisyah, kalau kita tambah jadi 12 belas rakaat dalam sehari. Kehutamaannya itu akan dibangunkan rumah di surga, ya akan dibangunkan rumah di surga. Kalau dalam hadis Aisyah sebelum zuhur itu empat rakaat, jadi bedanya di situ saja. Ya sebelum zuhur itu empat rakaat, ya. Namun kalau dalam hadis Nabi Umar yang beliau nukilkan di sini itu ada dua rakaat sebelum zuhur. Warokatay ini pada dan dua rakaat setelah zuhur. Warokatay ini pada maghrib, fihbaiti dan dua rakaat setelah maghrib di rumahnya. Di sini dikatakan di rumahnya, maka untuk sholat sunnah, baik dia maghrib lebih bagus dilakukan di rumah. Sini selama e, tidak ada hajat, kalau memang ada hajat, misalnya ada majelis ilmu di masjid, maka tidak mengapa dia lakukan di masjid. Namun lebih afdal itu lakukan di rumah, karena asal dari sholat sunnah itu memang dilakukan ya di rumah, ya bukan di masjid. Kemudian warkat ini badil isya dan dua rakaat setelah isya juga dilakukan di rumah, sama seperti sholat maghrib. Ya, bahkan ada beberapa perkataan dari salaf yang mereka itu lebih suka melakukan solat sunnah rohatib itu di rumahnya seperti solat sunnah badia maghrib dan solat sunnah badia isya di sini. Kemudian doa rakaat sebelum zuhur, ya doa rakaat sebelum zuhur ini juga termasuk solat sunnah rohatib dan solat sunnah khabliyah zuhur dan subuh. Ya maaf di sini solat sunnah khabliyah subuh. Ini memiliki kuotaman yang besar karena Nabi Sallam itu mengatakan "Rak al Fajri khair minat dunya wa mafiah". Doa rokat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Nah ini tentang masalah solat dan solat sunah ruwati yang beliau bahas. Kemudian sekarang kita melihat tentang pembahasan sujud sahwi, kemudian sujud tilawat dan sujud syukur. Nah kita lihat, jadi sini ada tiga sujud yang beliau bahas. Ada tiga sujud yang beliau bahas. Lihat pada poin seratus delapan belas disebutkan, wahwa mashruun isa. Sujud sahwi ini disyariatkan apabila ya satu, zadil insanovis salatin ruku'an, au sujud dan au kiaman, au kuudan, au sahwan. Yaitu jika seseorang itu menambah dalam sholatnya Menambah ruku Atau dia itu menambah sujud Atau dia itu menambah berdiri Atau menambah duduk Misalnya duduk antara dua sujud Dan dilakukan sahwan dalam keadaan lupa Dan dilakukan sahwan dalam keadaan lupa Jadi sebab pertama adanya sujud sahwi adalah karena adanya penambahan. Sebab pertama adanya sujud sahwi adalah karena adanya penambahan. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua. Aw nakasa syai'an minal maskarat atabihi wa Atau dia itu melupakan sesuatu dari al-mazkurat yang telah disebutkan yaitu yang dimaksudkan li catatan kaki yaitu naqsun naqasa syai'an minal arkan ya'ti bihi wa yasjudu ya yaitu dia lupa melakukan dia itu lupa yaitu, sampai ada kekurangan dari rukun yang mesti dia lakukan Kemudian atabihi wa sajjar lisahwi ya dia itu kembali melakukannya dan dia nanti melakukan sujud sahwi Kalau tadi itu adanya penambahan sekarang adanya pengurangan ya artinya ada sesuatu yang lupa ketika itu Nah, lihat di sini bila katakan Yaitu yang dimaksudkan di sini ketika kurang dalam melakukan rukun, maka dikatakan atabihi, yaitu seseorang yang melakukan yang lupa melakukan rukun tersebut kembali melakukan rukun tadi, ya wasa jadalisahwi dan nanti dia tutup dengan sujud sahwi. Maksudnya apa? Contoh. Termasuk rukun apa kemarin? Contoh rukun. Rukun solat apa adi sujud misalnya dia lupa sujud yang kedua dia cuma sujud sekali ya dia juga berani tinggalkan duduk antara dua sujud baru sujud sekali kemudian langsung berdiri kerakat kedua ya sujud kan sudah kita sepakati ya termasuk rukun solat Ya, dia melakukan sujud pertama Langsung berdiri kerakat berikutnya Lupa melakukan Duduk antara dua sujud Dan lupa juga melakukan Sujud yang kedua Langsung dia naik kerakat yang kedua Maka beliau di sini Lihat ada dua beliau katakan Jika kekurangan seperti ini Atabihi Hendaklah Kembali ke rukun tersebut Berarti kembali apa Kembali sujud Kemudian apa? Wasaja'dal sahwi dan nanti di akhir dia sujud untuk dia sujud yaitu melakukan sujud sahwi. Contohnya lagi. Misalnya rubah rukun lagi yang lainnya selain sujud apa? Rukun selain sujud berdiri. Berdiri enggak mungkin lupa. Ada yang mungkin lupa. Ruku misalnya. Di rakaat pertama dia meninggalkan ruku. Langsung sujud. Bisa tanpa sadar seperti itu bisa. Kemudian dia lanjut ke rakaat kedua, rakaat kedua sempurna. Sampai rakaat ketiga, rakaat ketiga juga sempurna. Sekarang sudah di rakaat keempat, baru dia ingat tadi rakaat pertama tidak melakukan ruku. Maka caranya bagaimana? Tadi rokat kedua, rokat ketiga itu jadi gugur, dia kembali lagi ke rokat pertama. Ya kembali ke rokat pertama, dia kembali melakukan Rukuk atabihi. Ya setelah itu dia sudah rukuk bagaimana? Dia melakukan gerakan-gerakan sesudahnya. Ya dia melakukan gerakan-gerakan sesudahnya. Paham? Ya, jadi setelah itu dia melakukan gerakan-gerakan sesudahnya. Berarti apa? Rakaat kedua kan jadi gugur, rakaat ketiga kan jadi gugur, ya dia kembali ke rakaat yang pertama. Paham ini yang kekurangan ini paham? Jadi kalau kurang sujud atau rukuh tadi kembali ke rukun tersebut, ya kembali ke rukun tadi. Kalau tadi yang pertama tadi ada kelebihan, kelebihannya dilakukan karena lupa, ya. Maka cukup sujud sahwi Kelebihannya misalnya ada kelebihan ruku Ada kelebihan sujud Ada kelebihan berdiri Ada kelebihan duduk Dia tahu lebih Maka dia cukup sujud sahwi saja Karena tidak bisa dihilangkan itu Kalau lebih tidak bisa dihilangkan Namun kalau kurangkan bisa ditambah Artinya bisa dia kembali Berarti ini menunjukkan apa? Kalau meninggalkan rukun tidak bisa ditutup dengan sujud Sahwi Ingat, kalau meninggalkan rukun Tidak bisa ditutup dengan sujud Sahwi, misalnya tadi saya meninggalkan Rukuk tadi ya Meninggalkan rukuk, sudah sampai ke rakat keempat Rakat pertama Itu kurang rukuk Berarti nanti kalau terakhir Saat ya Mau salam Itu tidak bisa cukup menutupinya dengan apa Sujud sahwi, tidak cukup namun harus apa kembali melakukan rukun tersebut paham nih ya jadi kalau yang kedua ada kekurangan yaitu kekurangan melakukan rukun maka kembali melakukan rukun tersebut kemudian yang ketiga autarok wajiban min wajibatihasahwan atau Meninggalkan wajib Sholat Sahwan dalam keadaan lupa Yang termasuk wajib sholat apa? Yang termasuk wajib sholat apa? Hmm? Kita kembali dulu, nggak bisa lanjut ini. Coba kita urutkan rukun kemarin. Kemarin sudah ujian juga ya. Yang termasuk rukun. Menurut sesaki Sa dulu ya. Ini kita bahas menurut sesaki. Sa Beliau bagi menjadi dua. Ada rukun kaulia dan ada rukun Fi'liyah Rukun berupa ucapan. Dan rukun berupa perbuatan Berupa ucapan apa? Lihat di poin 110 Takbiratul Yahram Yang kedua Membaca Al-Fatihah Yang ketiga Tasha'ud Akhir Membaca Tasha'ud Akhirnya yang keempat salam Kemudian ada Perbuatan Yaitu sisa dari rukun tadi Apa saja berarti yang perbuatan Rokok. Terus Dan tumak nina Kemudian Itidal dan tumak nina Sujud dan tumakninah duduk antara dua sujud dan tumakninah kemudian apa lagi tasyahud akhir duduknya duduk tasyahud akhir terus apa lagi selawat tidak beliau tidak sebutkan tadi masuk dalam ucapan apa lagi salam ke kanan ya rukun sisanya masuk wajib, lihat dia sebutkan dalam poin 111 itu wajib sholat semuanya tasha'ud awal takbir gaira takbiratul ihram takbir selain takbiratul ihram ada enggak 111 ada ucapan subhanahu rabbi azim ketika ruku. Ucapan Subhana Rabbil Ala ketika sujud, bacaan Robik Firli Robik Firli ketika duduk antara dua sujud. Tapi ini kata beliau masuk sunnah. E, sekalinya itu masuk wajib, lebih daripada itu masuk sunnah. Ya. Kemudian bacaan Sami Allahu Liman Hamidah, kemudian bacaan Robana Alakal Hamdu. Ya, ada berapa si tu wajib solat? Ada berapa? 7 Sekarang kita bahas dalam poin ketiga, lihat poin ketiga. Tarok kewajiban wainuma umin wajibatiha sahwan. Berarti contohnya apa? Contoh apa? Meninggalkan wajib. Ingat dalam mazhab Hambali yang dipegang oleh Syekh Sa'di dalam salat itu ada rukun dalam sholat itu ada wajib Dalam sholat itu ada sunnah Rukun, sholat, wajib sholat Dan sunnah sholat. Ya. Nah, Rukun sudah kita sebutkan tadi Wajib itu yang tujuh ini Wajib sholat Sisanya lagi tidak disebutkan Masalah sunnah sholat Apa contoh wajib sholat berarti? Tasyahud Awal. Yang lainnya paham? Masuk wajib sholat apa? Tasyahud awal. ini poin yang tujuh ini. Ya, Jadi kita bahas yang ketiga. Pada poin ketiga ini. ya. Tarokah wajiban min wajibati asyahwan. Yaitu meninggalkan salah satu dari wajib sholat. Misalnya apa? Meninggalkan tasyahud awal. Itu masuk wajib sholat. Kemarin sudah dijelaskan dalam poin 112. Lihat, beliau katakan. wajibatu bisahwi. Wajib-wajib ini. Itu gugur. Dengan seseorang itu melakukan sujud sahwi. Artinya jika lupa. Melakukan sujud sahwi, sholatnya sah. Berarti kalau apa? Tashaut awal itu lupa. Tidak lakukan. Dia tinggalkan tashaut awal. Kemudian tutup dengan sujud sahwi berarti sholatnya itu apa sah paham ini jadi kita kembali yang ketiga poin ketiga di sini apa untuk sujud sahwi taro kewajiban dia meninggalkan salah satu dari wajib sholat Sahwan dalam keadaan lupa contoh ya dari rakaat kedua Langsung bangkit ke rakat ketiga. Tidak melakukan tersyaut awal. Maka saat itu yang dia lakukan. Melanjutkan rakaatnya. Kalau sudah berdiri sempurna. Artinya sudah masuk ke rukun berikutnya. Dia tidak boleh kembali. Kalau kembali malah sholatnya batal. Kembali sholatnya batal. Dia teruskan sholatnya sampai selesai. Baru setelah itu. Ya Terakhir dia meninggalkan sujud sahwi seperti ini Nanti terakhir dia tutup dengan Sujud sahwi Tidak melakukan tersyaut awal Tapi tutup tutup dengan sujud sahwi Sudah sholatnya sah Kalau begitu bedanya dengan rukun tadi apa? Beda rukun sholat dan wajib sholat Apa bedanya? Hmm, hmm, terus? Nah, bedanya kalau rukun atau Tadi dikatakan oleh syekh kembali ke rukun tersebut jika ditinggalkan. Iya dah? Kalau wajib sholat apa, tidak perlu kembali kalau sudah masuk ke rukun berikutnya. Kecuali kalau tadi dia baru mau angkat bokongnya, mau berdiri. Dia ingat lupa, lupa tasyat awal. Dia turun ketika itu. Belum berdiri dia. Tidak masalah. Ya. Kalau sudah terlanjut berdiri. Sudah mulai baca surat. Maka dia tidak boleh kembali. Dia terus melanjutkannya. Dan nanti ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Jadi bedanya di situ antara rukun sholat dan wajib sholat. Menurut mazhab hambali. Rukun sholat harus kembali jika ditinggalkan. Kalau wajib sholat bisa dia tinggalkan dan nanti terakhir tutup sujud sahwi. Kemudian yang keempat. Ausyakka fi ziyadatin aw nuqsanin. Sujud sahwi juga bisa ada ketika ragu-ragu yaitu adanya penambahan atau pengurangan. Jadi dia Ragu-ragu, bimbang. Apakah lebih ataukah kurang? Dia itu bimbang. Apakah lebih ataukah kurang? Jadi misalnya jumlah rakaatnya dia ragu-ragu. Saya ini baru tiga rakaat ataukah empat rakaat? Saya ini baru empat rakaat ataukah sudah kebebelasan, jadi lima? Dia ragu-ragu di sini. Ya, maka kalau ragu-ragu juga mesti ada sedut sahwi dan untuk ragu-ragu di sini para ulama bagi menjadi dua. Di tidak disebutkan oleh beliau. Kalau yang ragu-ragu di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ragu-ragu tapi bisa menemukan titik terang. Ragu-ragu tapi bisa menemukan titik terang. Jadi misalnya tadi antara tiga atau keempat Saya yakin saya itu empat rokaat ya, Ragu-ragu pertama terus dapat titik terang Oh ini empat rokaat saya yakin empat Dapat diterang maka dia pilih yang yakin Yaitu yang dapat diterangnya tadi Dia nanti dia melakukan sujud sahwi Sejauhnya nanti sudah salam. Kemudian yang kedua ragu-ragu yang tidak menemukan titik terang antara tiga atau empat dia tidak bisa memutuskan ini saya sudah tiga rakaat ataukah sekarang sudah empat rakaat dia belum bisa memutuskan. Maka saat itu yang dia lakukan adalah memilih yang paling yakin yaitu yang paling sedikit. Memilih yang paling yakin yaitu yang paling sedikit. Dan terakhir nanti dia sujud sahwi sebelum salam. Nah, kemudian selanjutnya beliau seperti kebiasaan beliau setelah menyebutkan teorinya sekarang menyebutkan dalil-dalilnya. Ada hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qoma anitasyahudil awal fa sajada. Nabi sallam itu qom yaitu beliau meninggalkan tasyahud awal langsung berdiri dan beliau melakukan sujud sahwi di akhir. Kemudian wasallama min rak'atain minadh wal-'asr. Beliau itu pernah juga mengucapkan salam pada dua rakaat pada rakaat kedua setelah salat dzuhur atau salat asar thumma Kemudian ada yang mengingatkan beliau. Fatamamma Fatham Mama wasa jadalisahwi. Lalu beliau sempurnakan tadi zuhur baru dua rokakat asar baru dua rokakat beliau sempurnakan jadi empat rokakat. Dan setelah itu beliau melakukan sujud sahwi. Jadi dua hal ini menunjukkan Nabi Sallam itu juga pernah lupa dan ditunjukkan juga bahwasanya sujud sahwi itu disyariatkan. Kemudian wasallahu rokham san Nabi Sallam juga pernah melakukan salat zuhur lima rokakat lebih. Fakihilahu, kemudian ada yang tanyakan kepada beliau, Uzi datis solah, apakah solat itu sudah ditambah rakaatnya? Ya, solat itu sudah ditambah rakaatnya. Di sini mereka tidak katakan, wah nabieng kau keliru, rakaatnya lebih. Tapi mereka katakan bahwasanya barangkali ini solat sudah ditambah. Ya, barangkali ini solat sudah ditambah. Kemudian Nabi Sallam kembali balik bertanya, Mazakah? Apa yang terjadi? Kalau para sahabat kemudian menjawabnya, Solaita komsan, engkau telah melakukan solat lima arkaat. Fase yang ada saya jadatain, Ba adama salama. Ya, kemudian setelah itu beliau itu melakukan sujud sawi dua kali sujud. Setelah itu beliau salam. Jadi sujud sawi itu dilakukan dengan dua kali sujud. Hadis ini mutawafun alaih. Maka bagaimana cara melakukan sujud sahwi Ingat sujud sahwi itu dengan dua kali sujud. Dua kali sujudnya itu bagaimana? Ya, yaitu bisa jadi nanti akan beliau sebutkan sebelum salam ataukah sudah salam. Ya, dua kali sujudnya, misalnya sesudah salam kita salam terlebih dahulu. Setelah itu turun sujud yang pertama, bacaannya yang pendapat yang rojih. Pembacaannya adalah seperti sujud biasa Bacaan ketika sujud sawi Seperti sujud biasa Adapun Ada bacaan yang biasa tersebar di kaum muslimin Apa yang biasa tersebar? Ada yang hafal doanya? Hmm? Lupa? Lupa? Ya. Yang doa tadi disebutkan itu hadisnya ta'if ya. Jadi bacanya seperti sujud biasa Jadi ketika turun sujud ya Baca seperti sujud biasa Subhanallah, Kemudian bangkit lagi Turun Allahu Akbar Baca doa ketika sujud Kemudian bangkit lagi Allahu Akbar Tadkala duduk ini tidak ada bacaan apa-apa Setelah itu sujud lagi Allahu Akbar Baca-bacaan seperti bacaan sujud biasa Kemudian bangkit lagi Allahu Akbar Ya, Kemudian salam Nah kemudian ada hadis lagi itu hadis Rau Ahmad dua Muslim di ruhakalimah Ahmad dan Muslim izah sakah dukum fi solatih jika seorang itu ragu dalam solatnya falamnya trikam sol lah dia tidak mengetahui berapa rokat yang sudah dia lakukan asalasan am rub au amarbaan Ya apakah tiga rokaat atau empat rokaat? Valiyat terashakah? Maka hendaklah dia membuang ragu-ragu itu. Waliyah benih alamastai kona dan dia bangun sesuai yang dia yakini. Ya, dia pilih sesuai dengan yang dia yakini. Semua yang sudah saya data Kemudian nanti dia dia mengucapkan dia itu sujud sebelum dia itu mengucapkan salam. Faikan asallah kamsan syafa'na lalu solat solat tahu, jika dia itu melakukan solat ya lima rakaat maka hendaklah dia ya menggenapkan solatnya saja. Yaitu maksudnya dia cukupkan tidak dilanjutkan Dia cukupkan sholatnya tidak dilanjutkan Jadi dia sudah lima Kembali ke rakaat yang keempat Wa'engkana salatama man Kanata targiman li Dan jika Dia itu sholatnya itu sempurna Ya maka itu adalah Untuk ya Menjauhi waswas -was setan. Jadi ketika melakukan sujud sawit tadi Nabi SAW Katakan jika sholatnya itu jadinya lima Ya Jadinya lima rakaat. Gara-gara memilih seperti itu, ya maka sholatnya tadi sudah dikatakan genap. Ya Artinya sudah dikatakan sempurna. Nah, kalau sholatnya itu sudah sempurna, maka tadi dia melakukan sujud sahwi, itu dalam rangka menjauhkan waswas setan. Maka dalam hal ini disebutkan beberapa hal, yaitu sujud sahwi itu bisa ada karena ragu-ragu, Sebagaimana yang Syekh sebutkan tadi. ya Ragu-ragu 3 atau ke-4, ya, Maka tadi di hilangkan ragu-ragu tersebut. Kemudian pilih yang yakin. Baru setelah itu nanti dia menyempurnakan sholatnya. Lalu nanti di akhir melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Jika ternyata dalam memilih tadi. Ya ini fungsinya sujud sahwi. Dalam memilih tadi rakaatnya kok lebih. Maka dengan sujud sahwi itu sudah menggenapkan. Ya. Kemudian kalau itu sudah pas. Jumlah rokaatnya misalnya 4, maka itu untuk menghilangkan was-was setan atau untuk menghinakan setan. Tergiman itu menghinakan. Ya, tergiman li setan untuk menghinakan setan. Jadi secaraawi ada fungsinya seperti itu. Kemudian beliau katakan lagi pada poin 119, wallahu ayyaz yuda qoblasalam auba'dahu. Dan beliau di sini memberikan pilihan, boleh. Ini hukum di sini maknanya boleh. Dalam ushul fikih ini biasa dijelaskan kalimat boleh itu bisa dengan kalimat lahu. Boleh bagi seorang untuk memilih sujud ya sebelum salam ataukah sesudah salam. Jadi boleh dipilih. Yang memilih sujud sebelum salam ataukah sesudah salam. Nah, itu tentang sujud sahwi. Lalu beliau tambahkan dalam tiga poin selanjutnya. Tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah. Itu ketika membaca ayat sajadah. Di sini dikatakan. Wa yusannu sujud tilawah. Lilqari'i wal mustami' fi sholat wa khari jiha. Itu disunakan. Melakukan sujud tilawah. Itu bagi orang yang baca Al-Quran. Dan bagi orang yang mendengar. Ya, Ini dilakukan di dalam sholat. Ataupun di luar sholat. Ya ini dilakukan di dalam sholat. Ataupun di luar sholat. Cara melakukannya bagaimana? Setiap ketemu ayat sajadah. Maka bersujud. Hukumnya sunnah. Bacaannya apa? Bacaan sujudi lawa. Hmm? Bacaannya seperti sujud biasa. Seperti kata Imam Ahmad. Adapun eh, hadis tentang sujudi lawa seperti yang terdapat dalam Islam Muslim. Itu para ulama masih bersisi pendapat. Jadi yang paling bagus, ya baca seperti sujudi biasa. Nah, harusnya dikatakan dilakukan di dalam sholat. Jadi misalnya ketika membaca ayat, ayat dari surat sajadah. Di tengah-tengah surat itu ada perintah untuk sujud tilawah. Ya ada perintah untuk sujud tilawah. Maka saat menemukan ayat sajadah langsung ketika itu turun sujud bertakbir Allahu Akbar. Turun sujud, sujudnya cuma sekali langsung bangkit lagi Allahu Akbar lagi. Dengan membaca doa sajad sujud, saat sujud itu seperti sujud biasa. Kalau di luar sholat ya maka cara melakukannya dia bisa turun sujud ketika meskipun dia dalam keadaan duduk membacanya. Ya, jadi ketika dia dalam keadaan duduk temukan ayat sajadah lalu ketika itu dia turun Allahu akbar, bangkit lagi ya Allahu akbar dan baca Dua ketika sujud sama seperti sujud biasa. Begitu juga kata beliau di sini walmustami'. Begitu juga orang yang mendengar. Namun ini dipersyaratkan kalau orang yang membacanya itu sujud kalau orang membacanya itu sujud Maka yang dengar juga ikut sujud saat itu Kemudian terakhir beliau bahas tentang Sujud syukur Beliau katakan Yang namanya sujud syukur Wakazalika Dan demikian pula jika seseorang itu mendapatkan nikmat yang baru. Ya. Mendapatkan nikmat yang baru. Aw indafa'at anhu nikmah. Tajaddadat lahu nikmah aw indafa'at anhu nikmah. Dia mendapatkan nikmat yang baru. Kemudian atau dia mendapatkan suatu kejelekan yang hilang pada dia saat itu. Sajadadillah syukran. Maka ketika itu dia disyariatkan untuk melakukan sujud syukur. Jadi lihat di sini Syekh katakan. Jika tajad dadad nikmah. Jika mendapatkan nikmat yang baru. Artinya di sini beliau... Ya ingin mengkonter anggapan bahwasanya kalau nikmatnya terus berulang bagaimana di sini tidak perlu sujud sahwi kata para ulama ya jadi misalnya diberikan nikmat kesehatan diberikan nikmat bisa sholat saat itu maka tidak perlu ada sujud syukur ini adalah nikmat yang besar atau dia mendapatkan nikmat yang baru maka ketika itu dia sujud syukur saat itu atau hilangnya dia itu nikmat itu musibah yang besar. Suatu kecelakaan. Dia selamat dari kecelakaan misalnya, lalu dia sujud syukur. Maka ini adalah disyariatkan. Lalu beliau katakan wa hukmu sujud syukri kasujud tilawah. Hukum sujud syukur itu seperti sujud tilawah. Itu maksudnya adalah kilahu ma laisa salatan. La yusra'u syurutu kasalah, ya. Yaitu keduanya itu bukan termasuk sholat Kecuali kalau tadi sujud tilawahnya di dalam sholat tapi kalau kita bahas sujud tilawah di luar sholat Maka dia tidak seperti sholat Jadi tidak awali dengan takbiratul ihram Tidak Ya Ketika mau sujud syukur ya sujud syukur langsung ya Turun sujud Allahu Akbar bang Ketika sujud baca doa Sujud seperti biasa kemudian Bangkit dari sujud saat itu Kemudian tidak dipersyaratkan Seperti ketika kita itu sholat itu maksudnya apa? Tidak dipersyaratkan diantaranya Kalau sujud syukur tidak dipersyaratkan bersuci Karena dia bukan sholat ya, Tidak dipersyaratkan bersuci Namun lebih afdollah adalah apa? Tetap bersuci saat itu Ada yang tanyakan tentang sujud Sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah Munggo Solat jamaah, sujud tilawah, syukur apa sujud? Sujud sahwi. Kalau sujud syukur, enggak ada di sini secara berjamaah, ya. Kita bahas sujud sahwi. Maka ketika imam itu sujud, walaupun makmum tidak melakukan kesalahan apa-apa, makmum juga ikut sujud saat itu, ya. Karena Nabi Muhammad saw. Itu mengatakan, Innamaj'al al-imamu li utammabihi fala taqtalifu alayh. Imam itu diangkat untuk diikuti ya maka jangan diselisih saat itu. Imam itu diangkat untuk diikuti maka jangan diselisihkan. Jadi ketika itu imam sujud sahwi Kerana dia itu lupa ragu-ragu atau melakukan tambahan maka kita juga ikut melakukan sujud sahwi saat itu. Caranya sama ikuti cara imam dan bacaannya ketika sujud itu seperti bacaan sujud biasa. Ada lagi Taib Ya hmm. Baik Ini tentang tata cara sujud Kalau sujud sahwi Tata, cara, sujud, Sahwi. Maka kalau sesudah salam, tadi sudah disebutkan. Kita salam terlebih dahulu. Kemudian lakukan dua kali sujud saat itu. Turun sujud Allahu Akbar. Baca doa ketika sujud lalu bangkit lagi Allahu akbar lagi duduk tidak baca apa-apa kemudian turun lagi sujud Allahu akbar baca doa ketika sujud lalu setelah itu bangkit lagi Allahu akbar kemudian salam asalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesudah salam. Ada juga sebelum salam bisa dilakukan kalau di sini beliau memberikan pilihan. Ya, maka bisa lakukan juga sebelum salam yaitu artinya kita baca tahiyat dulu sempurna. Sampai tahiyat akhir itu selesai. Kemudian sebelum kita salam. Lakukan sujud dua kali. Turun Allahu Akbar sama. Baca doa ketika sujud. Kemudian bangkit lagi Allahu Akbar. Duduk tidak ada bacaan apa-apa. Kemudian turun sujud lagi Allahu Akbar. Kemudian baca doa ketika sujud. Dan bangkit lagi Allahu Akbar. Lalu kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sujud tilawas di luar solat, melakukannya apapun keadaan kita ketika duduk, ya maka ketika itu langsung turun sujud. Allahu akbar. Baca dua ketika sujud bangkit lagi duduk lagi Allahu akbar lagi. Sudah begitu saja simpel. Tidak dipersyaratkan dari berdiri, tidak dipersyaratkan pakai takbir atau -ihram. Jadi cukup dari posisinya saat baca Al-Quran. Langsung diturun sujud lalu kembali ke posisinya semula. di lantai di hadap kiblat ya kemudian dia sujud saat itu Ada lagi? Ya. <tuh> so you ataukah tidak? Ya. Kelupaan atau kealpaan makmum Itu sudah ditutupi oleh imam Itulah fungsi sholat jamaah Jadi dia tidak melakukan sujud sahwi Kekurangan dia Sudah tertutupi dengan imam Ya, Kekurangan dia sudah tertutupi dengan imam Jadi kalau imam lupa Makmum ikuti ya, Artinya makmum ketika itu sujud sahwi Namun kalau makmum lupa Ya sudah, kekurangannya ditutupi oleh imam Dan dia tidak melakukan sujud sahwi Wajib Bacaan bacaan tadi wajib. Ada lagi? Semuanya menghadap kiblat. Doa. Tadi doanya seperti bacaan sujud biasa. Subhanallah. Ya. Ada seperti bacaan yang lainnya. Iya. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salamnya dua kali. Nah di sini para ulama itu bedakan ada yang merinci kalau Syekh di sini kan tidak mer tidak merinci beliau terserah mau sujudnya sebelum salam ataukah sesudah salam. Ada yang merinci suatu kondisi tertentu itu sujud sawinya sebelum salam. Kalau sebelum salam sujud sawinya ini terjadi ketika ada kekurangan di dalam solat. Contoh tadi ragu-ragu dia bimbang. Tiga atau keempat Dia kurang berarti kan Masih ragu-ragu di situ Belum bisa memastikan Berarti nanti dia sujud sahwi Sebelum salam Tasya'ut awal Dia tinggalkan Sujud sahwinya kapan? Sebelum salam ataukah sudah salam? Sebelum salam Jadi kalau ada kekurangan Dia genapi sebelum salam Namun kalau ada kelebihan Maka sujud sahwinya sesudah salam atau kalau rakaatnya sudah sempurna sujud sahwinya sesudah salam. Ada lagi? Ya. Makmumnya ikut juga. Sujud sahwi sesudah salam, imam sujud sahwi sesudah salam, maka makmumnya juga mengikuti saat itu. Jadi ikut sujud juga sesudah salam. Ada lagi. dia bajunya sujud sahwi. Uh -huh. Sesudah salam ataukah sebelum? Makmum tetap ikuti walaupun makmum tidak tahu kesalahan imam nah, makmum tetap ikuti saat itu ada lagi bagaimana? Satu iya Terus imamnya sudah pergi Tidak masalah Kalau ada kekurangan Suruh imam tambah Misalnya sholat zuhurnya baru tiga Imam ini sholat zuhurnya tiga Ah benar iya benar. Walaupun dia sudah keluar Bahkan sudah sampai ke rumahnya Tetap dipanggil dia Ini kurang rokaatnya Selama wudunya belum batal Dia tinggal melanjutkan tambah satu rokaat Namun kalau wudunya sudah batal Harus diurang dari awal Ya, namun kalau belum batal, baru keluar situ terus diingatkan Pak Imam ini tadi sholatnya baru tiga, maka saat itu suruh Imam tambah satu rakaat dan lakukan sujud sawi setelah itu, begitu. Ada lagi. hmm Jadi imam sama makmu tuh bingung ya. Imamnya bingung ini 3 atau 4 ya. Makmunya juga bingung 3 atau 4 Maka tadi ada pilihan tadi ketika ragu-ragu Ragu-ragu itu ada 2 ya. Bisa memilih Maka nanti dia pilih yang yakin Kalau tidak bisa memilih apa? Pilih yang paling sedikit 3 atau 4 Maka imam seperti itu harus tahu fikir ini 3 atau 4 dia pilih yang paling sedikit 3 dan setelah itu dia lakukan sujud sahwi Namun yang biasanya itu jadi perdebatan Itu ketika bagaimana Kalau imam itu bilang tiga Makmum bilang sudah empat rokaat Ya ini yang baru masalah Apakah makmum nanti eh, Imam itu ikut perkataan makmum atau Imam tetap melanjutkan sholatnya Ya misalnya imam Yakin ini, sudah, ini tiga Makmum bilang ini sudah empat Ya Imam ingin tambah satu lagi. Makmum ini sudah bilang. Ini, ini, Makmum ini sudah yakin. Ini sudah selesai sholatnya. Imam tambah lagi. Maka ketika itu. Kalau imam seperti itu. Tetap dia pilih. Karena dia sebagai pemimpin. Dia tetap memilih pendapatnya. Melanjutkan sholat sesuai dengan pendapatnya. Biasanya seperti itu. Udah lagi. Kalau lihat dari perkataan Syekh di sini Beliau cuma mengatakan masyru'. Disunahkan Emm beliau cuma mengatakan disyariatkan. Tapi pendapat yang roji, pendapat yang tepat, ya, di sini beliau tidak tentukan tidak ta'in, pendapat yang tepat sujud sahwi itu hukumnya wajib. Sujud sahwi itu hukumnya wajib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya, misalnya dalam mazhab Syafi'i meninggalkan kunut subuh. Kunut subuh itu masuk sunah ab'ad. Sunah ab'ad jika ditinggalkan ya cukup sujud sahwi. Tapi sujud sahwinya hukumnya sunnah, Berarti kalau tidak kunut subuh enggak apa-apa. Ya kan? Sunah ab'ad itu boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dalam keadaan lupa itu boleh. Nanti tutup dengan sujud sahwi, tapi sujud sahwi menurut mazhab Syafi'i itu sunnah Berarti kalau tidak kunut subuh enggak masalah kan? Enggak masalah. Adik lagi, sujudnya dua kali, ya. Turun sujud pertama baca seperti doa sujud biasa. Bangkit lagi duduk, tidak baca bacaan apa-apa. Turun lagi sujud lagi, baca doa seperti sujud biasa. Subhanallah Rabbil Alah. Bangkit lagi, ya kemudian salam. Ketika turun dan naik tadi, baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah. Allahu Akbar ketika turun. Baca Subhana Rabbil A'la. Bangkit lagi Allahu Akbar lagi. Duduk tidak ada bacaan apa-apa. Turun lagi Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la. Bangkit lagi Allahu Akbar. Setelah itu salam. Tidak pakai tahiyat lagi. Ingat ya tadi salamnya tadi. Salam setelah sujud sawi tidak pakai tahiyat lagi. Langsung salam. Ada doa, saya tidak hafal doanya, ada yang hafal doa sujud sahwi. Yang biasa tersebar hadisnya ta'if. Cukup seperti bacaan, sujud biasa. Hmm. Tidak boleh, harus ikuti imam. Sama tadi masalahnya tadi ketika imam dia sudah yakin tiga, mak empat, maka tetap harus ikuti imam. Nah itulah fungsinya solat jamaah. Nia ya, kita diajarkan taat pada pemimpin. Nia, ya. kalau benar, ya benar maka sudah. Pemimpin benar ya sudah kita dapat pahala juga. Kalau pemimpin keliru ya sudah dosanya dia tanggung sendiri. Ada lagi. Untuk pertemuan hari ini saya sampai di sini dulu. Nanti yang minggu depan, Insya Allah nanti sebelum asar nanti kita selesai. Ya, tapi untuk hari ini saya cuma bisa untuk sampai jam 2 ini. Ada pertanyaan lagi? Ya. Iya monggo. Tidak sempat nampung air Sedikit pokoknya nah, Berarti dia tayamum Tayamum itu tidak hanya dengan debu Tayamum itu dengan Su'id, so dengan segala sesuatu Yang ada di permukaan bumi Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu bisa jadi Debu, bisa jadi tanah Bisa jadi batu, bisa jadi pasir Semuanya bisa digunakan Jadi kalau temukan seperti itu ya Maka itu yang digunakan ketika tayamum ada kan? Ada. Ada pasir gunakan itu. Ada batu gunakan itu diusap batunya. Rumput bukan sesuatu yang ada di permukaan bumi. Rumput sudah tumbuh dari permukaan bumi. Yang ada di permukaan bumi yaitu tanah, ya batu, pasir dan semisal itu. Ada lagi? Ya. Kalau ha? Misalnya lupa apa? Enggak, dia maksud jutawi itu gara-gara apa? Heeh. Ha -ha. Jadi dia sudah pergi ya. Misalnya dia kelebihan 5 rakaat. Ya, diingatkan 5 kurang rakaat sekarang sudah lebih pak ini sudah pak imam ini sudah lebih. Oh kalau kita kita lakukan sujud sawi, maka dia lakukan sujud sawi tidak mesti dari berdiri. Tidak mesti takbiratul ihram. Ya, langsung turun. Ya sudah berdiri langsung turun takbir takbir untuk sujud. Allahu akbar, langsung turun. Ya kan? Dia tidak seperti ingat sujud-sujud seperti ini, tidak seperti salat. Namun kalau sujud sawi jelas nih letaknya kaitannya dengan salat. Namun kalau suyit tilawah, suyit syukur tidak. Maka tidak ada takbiratul haram. Terulang langsung ketika itu. Sudah? Tiga rokaat. Sudah pulangkan ke rumah. Berarti kurang satu rokaat kan? Dia nanti takbir lagi. Takbirnya untuk tambah satu rokaat. Ya takbir untuk tambah satu rokaat. Takbir untuk memulai satu rokaat ini. Dia bukan takbirat oleh, haram, takbirat oleh tadi Sudah di awal, cuma mau tambah satu rokaat saja Untuk memulai ya Untuk memulai Dia takbir pertama kali, Allahu Akbar Langsung tambah satu rokaat, baca surat seperti biasa Sampai selesai satu rokaat Sempurna, satu rokaatnya Sampai tahiyat, kemudian setelah itu dia salam Lalu ketika itu langsung sujud sahwi Ini sujud sahwinya sebelum salam, ataukah sudah salam? Hmm? Sesudah salam, karena dia sudah lakukan sempurna Kalau kurang boleh, ini kan sudah tambah 3 Ditambah 1 kan, berarti sudah pas 4 Maka lakukan sudah salam Nah, mendingannya kata Syekh Sa'di tadi apa? Sebelum mantaukah sudah salam, terserah Mau pilih yang mana, namun kalau mau merinci Seperti tadi, itu lebih bagus ini lagi Sambon Ya, demikian yang kita kaji untuk hari ini. Ya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma abihamdika. Asyidu'ala ilaih la'anta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.